Yang berikutnya ini yuk kita sambut kehadiran Bone Dewi bersama Otavi Safari Record. Serah! Uhuh. Uhuh. Selamat malam semua. Malam. Asik. Tukaj je Antikiran. No, no.